Gil Mau kemana kamu? Sammy. Iya, kamu tahu kan kita enggak suka kalau sampai papa tahu. Ma, ini hidup aku, terserah dong aku mau jalan sama siapa aja. Dan ini yang benar-benar aku mau. Aku cinta sama Gil. Kamu ini tahu apa soal cinta? Kamu ini masih kecil. Emang orang hidup hanya dengan cinta? Ya tapi enggak cuma materi aja kan? Aku tahu apa yang bisa bikin aku bahagia. Besok, orang tuanya Sally akan melamar kamu. Mama dan Papa udah setuju. Aku benci sama Mama. Seperti cinta ini Ingin ku lukiskan Di dasar hatiku Kesetiaan janjiku Untuk bertahun ku pada mu buka masih cumbungi bayang dirimu di dalam mimpi yang kunta kan kenang Kamu berbeza dengan kita. coba memahami, pimbangnya nurani, untuk pastikan Dia tak pantas. Bukan mahu itu